Ya, ya kamu takkan lupa kan apaan kenangan kita kenangan yang mana yang kedua itu enggak dong bener bener Kan u, pa? Kan u gaan, kietaprua? Waarom houdt Peace